بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى وان قال رضي الله تعالى وجب الذكر لذوب في ذوب جسم من الوداد وجسم من الشواذ على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم اذا كانوا مسلمين على كل واحد صا من غالب قوت البلد اذا فضلت عن لينه وبشواهي ومسكنه وقوت عليه نفقتهم يوم عيد وليلته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang kemarin kita sudah membahas kewajiban zakat fitrah itu diwajibkan atas orang yang mendapati akhir dari bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Kemudian di sini ee peng, pengantar atau pengarang kitab beliau Harif Abdullah melanjutkan kewajiban zakat ini diwajibkan 'ala kulli muslimin. Diwajibkan atas setiap orang muslim ya diwajibkan atas setiap orang Muslim alehi atas orang Muslim itu sendiri wa alamah dan atas atau untuk orang alehi yang menjadi tanggungan Muslim tadi nafkah tuhuh nafkahnya orang ini jadi kewajiban zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang yang beragama Islam untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang harus dinafkahi oleh muslim Nah maka dari keterangan ini di dalam zakat fitrah tidak diharuskan orang yang mengeluarkan harus balik tidak ada. Ya dalam zakat fitrah tidak ada keharusan harus balik. Maka anak kecil atau pokoknya dia bersetatus muslim dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hanya saja dalam masalah ini yang terkena kewajiban. Untuk mengeluarkannya adalah orang tua yang wajib menafkahi terhadap anak kecil ini. Nah, kemudian nah, di sini disebutkan yang dimaksud orang-orang yang wajib dinafkahi penutur kitab ini menyebutkan penyebab orang wajib menafkahi orang lain itu disebabkan karena tiga hal. Yang pertama bisa ushiyatin karena ada hubungan suami istri. Istri, wajib dikeluarkan zakatnya oleh suami Atau yang kedua Awilqin, atau kepemilikan Punya Buddha, misalnya Punya Buddha Atau yang ketiga, Awgorobah Atau punya hubungan kerabat Jadi setiap orang yang wajib kita nafkai kebutuhannya Kita cukupi kebutuhan Kita wajib menafkai mereka Kita juga wajib meneluarkan zakat fitrah untuk untuk mereka Maka dalam permasalahan ini para ulama juga banyak yang menyamakan dalam masalah ini meskipun bukan berhubungan tidak ada hubungan dengan zaujiyah, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan kepemilikan, budak juga tidak ada kepemilikan warbah tapi ada satu orang yang di dalam kitab-kitab fikih juga para ulama membahas adalah tentang masalah khatib jadi masalah pelayan atau pembantu rumah tangga Ini dalam masalah fikih sebenarnya dikelompokkan uh, Diikutkan dalam masalah ini Tapi ada perincian-perincian tersendiri Karena yang namanya khodim atau pembantu itu di dalam fikih dibagi menjadi dua Dalam masalah zakat ya Yang pertama khodim itu mendapatkan ujur Mendapatkan bayaran dari tuannya Maka khodim yang seperti ini tuannya tidak wajib menularkan zakat untuk untuk pelayan tuh membantu ini. Tapi berbeda dengan khodim pelayan yang tidak mendapatkan ujro, Dia hanya fitnah kepada tuannya dan tuannya hanya membayar dengan memberinya makan, memberinya pakaian. Tidak ada bayaran tertentu yang diberikan kepada pelayan ini. Maka zakat pelayan ini juga ditanggungkan kepada kepada tuanya Meskipun tidak ada hubungan jauh dia, Tidak ada hubungan milik Juga tidak ada hubungan uh, Tidak ada hubungan koroba. Lalu dia ya, Di dalam masalah zakat ini Apabila orang yang terkena Kewajiban zakat itu meninggal dunia ya, Orang yang terkena Kewajiban zakat itu meninggal dunia Dan masih ada harta Yang ditinggalkan oleh Majid tadi padahal dia belum karena peninggalannya masih ada dan cukup untuk melunasi men, uh, melunasi hutang dan untuk mengeluarkan zakat maka zakatnya harus dikeluarkan tapi ketika cukup untuk salah satu nyamanya punya hutang dan juga dia berkewajiban mengeluarkan zakat hartanya cukup untuk salah satunya Maka di sini para ulama lalu berbeda pendapat ada yang zakatnya tidak urukan ada yang hutangnya tidak urukan ini Mungkin sedikit yang bisa bagi pembaca dari kitab ini seorang bunyinya mohon maaf sallallahu alaihi wasallam wa